Ia Muslim Yogyakarta Kurnikan Akhidat berbahagian surat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruh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 وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّمًا Para hadirat, ibu-ibu Rahimani wa rahimakunullah Para hadirin Dalam kajian rutin hari Senin pagi Kajian rutin muslimah yang sekarang bertempat di Masjid Al-Muhsinin Komplek RT 07 RT 07 eh Papukulan Yang terkenal dengan komplek blog key uh, Rahimani wa rahimahumullah Dan juga para pendengar setia Radio Muslim 1467 1467 ya AM yang dirahmati oleh Allah Rahimani wa rahimahumullah Kembali insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita Membaca sebuah buku kecil yang ditulis oleh Fadilatu Al-Ustadz al -Ustadz Profesor Doktor Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahum Allah Kemudian Allah menjaga keduanya yang beliau beri judul buku ini Sifat-sifat seorang istri yang sholihah Dalam arti sifat-sifat wanita Yang akan menjadi istri sholihah Atau yang telah menjadi seorang istri Atau seorang wanita yang pernah Selama dia wanita Dan juga siapa saja yang berkaitan dengan Uh, wanita Pada pertemuan yang lalu Kita sampai di halaman ke 33 Dimana Sheikh Abdul Razak Menyampaikan Banyak sekali contoh-contoh hadis uh, Yang menerangkan tentang larangan-larangan Dari perbuatan-perbuatan yang tercela Yang biasa dilakukan oleh Sebagian kaum wanita, diantara perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah larangan menyambung rambut sanggul, rambut palsu, dan juga larangan tato ini juga dilarang. Kemudian juga diantara perkara yang dilarang adalah Menyerupai kaum pria Para wanita yang menyerupai kaum pria Dalam sikapnya, tingkah lakunya, kata-katanya Yang memang merupakan ciri dari kaum pria Pakaiannya dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimat atau sebagian kaum muslimat di zaman kita sekarang ini apalagi dengan adanya seruan penyetaraan gender gender apa gender apa gender penyetaraan gender gender gender penyamaan antara laki-laki dan Perempuan itu pinginnya sama semuanya. Adal Islam sudah menegaskan sebuah kaidah <SILENCIA> wa leisa adzakaruf walunta yang namanya laki-laki itu beda tidak seperti seorang wanita. Demikian pula sebaliknya seorang wanita tidak menyerupai dan tidak sama dengan laki-laki sudah beda dari asalnya. Nah, Islam melarang seorang wanita yang berusaha dan bertingkah laku berdandan, ber berbuat perbuatan-perbuatan ya, khusus laki-laki, sehingga dia mirip dengan laki-laki. Kemudian Sheikh mengatakan. Fahbirruhmi minwurudi hadhi al ahadis. Meskipun banyak atau telah banyak disebutkan hadis-hadis yang semacam ini, meskipun fahbirruhmi minwurudi hadhi al ahadis, hadisi, meskipun sudah banyak hadis-hadis yang semacam ini, wajriha dan yang semisalnya min al ahadi dan hadis-hadis yang semisal Alatifiha la'nun nisa Atau alatifiha la'nun Dimana Hadis-hadis yang di dalamnya Disebutkan la'an La'nat Lin nisa bagi, oh, bagi kaum wanita Fi awsafin mu'ayyanah Dalam sifat-sifat tertentu yang terlarang jadi Kata Sheikh, meskipun sudah banyak hadis-hadis yang semacam ini atau hadis-hadis lainnya yang menyebutkan lahanat bagi kaum wanita apabila melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, tapi ternyata kata Sheikh, tajid fikatiri minan nas atau fikatiri minan nisa, tapi ternyata kau dapatkan di kebanyakan wanita. Man tasma'u al-la'na wa al wal ibada'a min rahmatillah wala tubali Kau dapatkan banyak dari wanita yang sudah mendengar tentang la'nat ini tentang uh, diusirnya seorang hamba, dijauhkannya seorang hamba dari rahmat Allah. Itu arti laknat. Tasma'ul la'na Ya, Laan itu artinya atard at wal ibad at dan rahmatilla. Banyak kaum wanita yang ketika mendengar hadis-hadis ini yang di sana di dalamnya disebutkan tentang laknat terusirnya seorang wanita dari rahmat Allah, latu bali. Tapi ternyata wanita tersebut tidak peduli, ya nekat, nekat tetap saja melakukan larangan-larangan tersebut. Walakaaan nahah satakifu amam Allah dan seakan-akan dia tidak merasa bahawa dia itu akan seakan-akan dia itu merasa bahwasanya dirinya tidak akan berdiri dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Bayasaduha dan Allah akan bertanya kepada dia seakan-akan dia tidak tidak merasa satakifu amam Allah bahwa dia nanti akan berdiri di depan Allah wa yasaluha dan Allah akan bertanya kepadanya dengan rinci tentang apa yang dia lakukan subhanahu Maha suci Allah dan Maha tinggi walaka'annaha yawman minal ayyam satudraj fi hufratin dan dia seakan-akan tidak merasa walaka'annaha seakan-akan dia tidak merasa bahawa dia itu yawman pada suatu hari Minal ayam Satu droju Fi hufratin Akan dimasukkan ke dalam Sebuah lubang Lubang apa ibu-ibu? Kuburan Saya kadang-kadang tidak -kadang merasa ya, Kayaknya mau hidup terus Tidak merasa bahwasanya Suatu saat nanti akan mati Yuwaro alaihaturab akan ditaburkan yuwaro ditutupkan alaiha di atasnya aturab tanah. Dia enggak merasa bahwasanya dirinya nanti akan dikubur, akan ditimbun tanah. Wa takdumu ala umurin ha dan dia telah akan menghadapi perkara-perkara yang sangat menakutkan, yang dahsyat. Hailah, hei ha sutakunul alwanu hailah, hei ha sutakunul alwanu hailatan. Di mana seluruh warna akan luntur, sirna kecantikan dia, paras dia yang elok, ya. tangan dia yang semampai, pinggul, jari-jari dia yang lentik. Semuanya nanti akan sirna. Wal aknaku anil abdaniza illah dan tengkuk tengkuk akan lepas dari badan. ibu ibu nanti semua kita akan mati. Ya, semua wanita akan mati. Semua manusia akan mati. Dan sebagian orang itu tidak merasa kejadian ini, sehingga dia terus nekat berbuat sesuka hati. Tahu kalau dilarang tapi ternyata tetap nekat. Ya. Lebih mengutamakan lebih mengutamakan nafsu dibandingkan ketakutan dia kepada Allah. Wal uyunu 'alal khududi saila dan mata-mata mereka akan meleleh dari pipi. Jadi mata itu Nanti mencair gitu. Mencair Membusuk Mata itu akan membusuk Kudut itu pipi Matanya mencair Dagingnya lumer Kecantikan hilang sudah Yang Anda Pandang di depan cermin Sekarang cantik Nanti tinggal Tulang belulang belakang Ilah wakuluhaha tadhaluanhu semua ini akan hilang darinya akan lenyap wajibu anbihniha dan akan hilang semuanya dari pikirannya jadi kelak akan datang satu masa badan itu rusak umur itu berhenti badan itu rusak nah ini enggak dirasa oleh sebagian wanita kalau kita katakan Kalau lah tidak kita katakan Sebagian besar Jadi masih Memperhatikan penampilan Penampilan Supaya dilihat orang itu Cantik Pie carane Ben geto ayu Di depan Manusia yang bukan mahrum Biar kelihatan Menarik di depan lawan jenisnya itu bagaimana Dan ini bukan hanya Bagi wanita-wanita yang belum beristri Eh Wanita-wanita yang belum bersuami Bahkan wanita yang bersuami pun Terkadang begitu Bukan hanya bersuami Kadang sudah beranak Bukan hanya beranak Kadang sudah punya apa? Cucu Gimana berpenampilan menarik Di depan lawan jenisnya Terutama Kalau sejenis nah, gak begitu. Dorongan gak begitu kuat Untuk berpenampilan menarik Tapi kalau untuk tampil di depan lawan jenis Kuat sekali ya. Ingat bahwasanya Kecantikan itu semua Yang kita idam-idamkan Yang kita banggakan Ya yang kita berusaha untuk mungkin sebagian kaum wanita dapatkannya itu semua akan hilang akan putus oleh umur dan akan daging meleleh, membusuk, perut menggembung ya, mata pun akan rusak demikian Yaghibu anha'an zihniha dan kecantikan itu nanti tidak lagi terpikir di benaknya akan datang satu masa Si wanita tadi tidak lagi memikirkan tentang kecantikan enggak ada nilainya Wa illa Sehingga wanita tadi Yang tidak peduli tentang hadis-hadis Larangan berbuat ini Berbuat itu Bahawa asalnya Allah bala anak ini dan itu Wanita tersebut La yakunu hammuha Tekadnya tidak lain tidak bukan hanya tata jamal apa tata jamal dandan gimana caranya dandan wa tata dan berhias walauka nati akmalul lati tumarisuha maksiatan dillah Wah mukhalaf, wah mukhalafatan li amri. Meskipun perbuatan-perbuatan yang mereka biasa kerjakan al-amal, perbuatan al-latih yang tumarisuha mereka biasa kerjakan, bumarosa adalah merupakan maksiat kepada Allah atau penyelisihan terhadap perintahnya. Enggak peduli ispokoe. Ya. Udah tahu kalau yang namanya P A H A itu aurat. Ya. Akan tapi justru dia bagaimana membuat P A H A-nya itu <tis> Iya, paha maksudnya. Ya. Semakin kelihatan menarik di depan lawan jenis. Kurang putih, gosok kurang panjang diberet, ya kurang langsing diikat, sudah nggak bisa panjang nggak bisa langsing, warna acip pakai apa itu namanya, pakai kaos kaki yang panjang sekali itu, stocking, stocking, ya dan kelihatan amblas, yamblas, mulusun, ya bahasa Arab itu mulus, Amlas, yamlas ya dekat malsa malsa al ardul malsa itu artinya tanah yang mulus, tanah yang datar, lapang. Ya. Jadi bagaimana supaya kelihatan apa namanya? kelihatan menarik. Dan ini dijadikan profesi bagi mereka. Berlenggak-lenggok di apa namanya? panggung. Ya. Nauzubillah. Mindani. Maka ayuhal muslimah Jauhilah larangan-larangan Allah Dan lakukanlah perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Jangan jadi wanita-wanita yang tekadnya cuma dandan Menghias diri Padahal larangan-larangan itu Atau perbuatan-perbuatan itu jelas-jelas bertentangan dengan perintah Allah Kita hidup di dunia ini Semuanya yang memberi adalah Allah Nyawa kita Rizki yang kita miliki Semuanya miliknya Allah Maka tentunya Menjalani kehidupan ini harus dengan Peraturan dari yang memberi kehidupan Allah Jangan mau diatur oleh makhluk Diatur oleh sutradara Karena ini gelam kon ngono gelem kon nganu gelem jangan mau jadi wanita muslimah harus punya pendirian sama, pria muslim pun demikian, sama yang memiliki kehidupan kita yang mengatur kehidupan kita yang membaik, membiayai kehidupan kita adalah Allah maka kita harus menutun ya, nurut menutu bahasa Arab lagi, ya kan? kita harus nurut dengan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Min mujibati ghadabihi bahkan perbuatan itu adalah perkara-perkara yang menarik kemurkaan dan kemarahan Allah. Mujibati, ya, godobihi, wasuhtihi. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang Dimurkai Dan dimenibulkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala Tinggalkan ibu-ibu Perkara-perkara itu Setiap ada hadis Yang menerangkan tentang Wanita yang demikian Dilaknat Perbuatan ini dilarang bagi Dilakukan oleh seorang wanita Perhatikan hadis itu Jangan jadi wanita yang cuek Ya Sadarlah bahwasanya anda akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua hal. Ya, ini diantara kita sedang berbicara diantara sifat-sifat buruk yang ada pada seorang wanita diantaranya adalah mutabarijat, <tuh> suka dandan memamerkan aurat mutakhayilat, sombong dan kesombongan ini seperti kita sampaikan dulu, berkaitan dengan apa? muncul karena dandanannya, ya, muncul karena dandanannya ini wanita-wanita yang jarang masuk ke dalam surga, idan kata syekh kalau begitu hunaka ausafun wamadam sana ada sifat-sifat ada celahan-celahan ja'abayanuha Fisunnati Ja'abayanuha Yang ada keterangannya Ja'abayanuha itu telah datang keterangannya Jadi ada keterangannya Fisunnati Di dalam sunnah Linisa Bagi kaum wanita Banyak sifat-sifat tercela Yang diterangkan oleh sunnah Bagi kaum wanita Kenapa diterangkan Litakunal mar'atu supaya wanita itu lita kunal mar'atu salihatu minha ala hadarin supaya seorang wanita ala hadarin waspada minha terhadap hal-hal tersebut ya? supaya wanita waspada jadi kita tahu bukan untuk kita cuekan tahu bukan untuk cuek Tahu bukan untuk justru malah melanggar Tapi kita tahu untuk Kita perhatikan dan kita jauhi Kita waspadai Jadi kita mengetahui keburukan Bukan supaya kita terjerumus Atau untuk melakukannya Tidak Tapi kita mempelajari sebuah keburukan Mengetahui bahwasanya ini buruk ini enggak baik, yang ini dilaknat. Terus, supaya kita itu waspada, Ibu-ibu. Itulah takwa. Jalan di dunia itu harus waspada. Mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang. Wa mar'ati bihadhil asya'. Dan pengetahuan seorang wanita terhadap perkara-perkara ini Hiya ma'rifatun yuksodu minhal hadaru Merupakan sebuah pengetahuan Ilmu Yuksodu minha Yang ditujukan agar Al-hadar Waspada Jadi kita mempelajari itu adalah untuk apa? Al-hadaru Waspada Wal-istinabu Dan menjauhi ala haddi qawli man qala sebagaimana perkataan seorang syair ala haddi qawli man qala sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam syairnya araf tu syarra la li syarri aku mengetahui sebuah keburukan la li syarri bukan agar aku mengerjakannya, aku aku mengetahui sebuah keburukan, bukan agar aku mengejar me, mengerjakannya, lakin litawakhihi akan tetapi justru untuk menjaga diri darinya tawakhi, lakin akan tetapi litawakhihi agar menjaga diri darinya, dari perbuatan tersebut. Wa man la dan siapa saja yang tidak mengetahui adanya keburukan wa man la ya'rifish sharra siapa atau siapa saja yang tidak mengetahui adanya keburukan minan di kalangan manusia yaqfihi niscaya dia akan terjerumus ke dalamnya. Jadi kita ini mempelajari keburukan Bukan untuk mengerjakannya Tapi justru mempelajari Untuk menjauhkan diri Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tersebut Karena orang yang tidak mengetahui keburukan Akan terje terjerumus Ibaratnya kita Berjalan di tempat yang gelap Tanpa penerang enggak tahu bahwasanya di depan kita ada sebuah apa? lubang besar. Maka orang yang berjalan dan tidak tahu adanya lubang dia ya akan terjerumus. Beda dengan orang ketika akan berjalan di jalan gelap itu bertanya-tanya dulu kepada yang tahu, mencari tahu informasi. Jalan ini ada lubangnya atau tidak? Oh, ternyata di lima meter ke depan dari pintu masuk Itu ada lubang persis di tengah Yang aman adalah sebelah kanan dan kirinya Kemudian lima meter ke depan lagi Ada lubang di samping kiri Maka yang aman jalannya sebelah kanan Lima meter ke depan lagi Menurut keterangan Lubang itu ada di sebelah kanan Yang aman adalah kiri 5 meter ke depan lagi Berarti 20 meter ke depan Ternyata lubang itu seluruhnya menutupi jalan Kanan, kiri, dan tengah Berarti paling aman adalah apa? Hah? Lompat ya Lompat Dan lompatannya harus 2 meter ke depan Kalau tidak Gejeglong, meratakan ya. Ini kalau tahu seperti itu Orang akan hati-hati 5 meter, geser kanan atau kiri 5 meter, geser kiri 5 meter lagi, geser kanan 5 meter, lompat Begitu seterusnya Maka perjalanan seorang wanita di dunia ini pun harus begitu Apa sih? Sebab wanita-wanita itu terlakna Apa sih dosa-dosa seorang wanita Larangan-larangan bagi wanita Apa sih dosa-dosa besar secara umum Kabair Bagaimana sih wanita itu dikatakan sebagai wanita yang soliha Dan wanita itu dikatakan wanita yang tidak soliha Ini harus tahu Supaya tidak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan ini yang sifat-sifat e, yang Apa namanya Seorang wanita yang shalihah Yang harus dijauhi Dan itu nomor 4 ya Kalau gak salah Baru poin nomor 4 Ya Masih ingat gak nomor 1 apa? Nomor 1 ayat Surat An-Nisa ayat berapa? Hmm? Surat An-Nisa ayat 30. Coba dibuka murcah dulu yo, bareng-bareng. Ya, halaman 12. Sifat wanita yang solehah pertama kali disebutkan dalam ayat ini An-Nisa ayat 30, 4 halaman 12. Ya, solehah, wanita, hafidah lil qibbi bima hafidah Ya seorang wanita yang solihat, Wanita tunduk kepada Allah dan menjaga hak-hak suaminya. Kemudian yang kedua halaman berapa ibu-ibu? Terus -ibu? uh, geser halaman sembilan belas. Apa itu sifat wanita yang solihat yang kedua? al Alhadar minas syaiton waspada dari gangguan setan. Kenapa sih setan itu? Karena setan punya tugas. Apa tugas dia? Punya kepentingan Apa kepentingan dia? Merusak Segala sesuatu yang mengandung apa? Kebaikan ya, Merusak segala sesuatu yang mengandung Kebaikan Nah, dirusak Kemudian sifat yang ketiga Halaman berapa? Halaman berapa? Dua puluh Tiga apa itu? Itu surur ada zaujah dibuka lagi topu, ya. dimurongcanga, ya. dipelajari lagi. Nah, Corak guru SD itu, oh, cowok yang gonoles terus tumpuk neng omah, gubut didol, dibuntel, gubuntel, tempe, kan gitu. Karena dulu banyak soal-soal SD Dijual, dikiloke Terus ternyata kembali ke kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk sudah bungkus tempe ibu-ibu nah, gitu Jangan belajar, ditaruh Terus dibuka lagi pekan depan Itu pun di majelis Digondeli Anail Ditanya sifat yang ketiga Halaman 2-3 Sudah tidak ada kertasnya Ternyata kertasnya sudah disobek sama apa? Anaknya buh tekan enti Nah itu nomor halaman 23 Yang keempat Halaman berapa ibu-ibu? 20 27 Dan ini pembahasan yang termasuk pan, panjang ya Yang terasifat wanita kemarin apa? Penyayang Banyak anak ya lembut pada suami dan yang lainnya kemudian suka membantu apa suami dan juga bertakwa kepada Allah dan menjauhi sifat-sifat tabarruj takhayul ya tabarruz itu suka dandan menampakkan perhiasan kemudian takhayulat bersifat sombong dan seterusnya kemudian juga yang terlarang di antaranya menyerupai laki laki menyambung rambut tato dan yang lain-lain ya sebetulnya itu yang ingin saya pelajari di hari ini ya saya cukupkan dululah bonus ya jam baru jam delapan empat ini sudah memasuki sifat yang baru e, itu <tuh> diantara sifat yang merupakan sifat dari seorang wanita yang salihat adalah ada taksir fi hukuki azawuj az ya. tidak eh, ber tidak bermudah-mudah ya, tidak kurang-kurang dalam menunaikan hak-hak seorang suami ini pembahasan yang cukup pendek di buku ini tapi sesungguhnya adalah apa? panjang maka perlu nanti kita akan mengetahui hak-hak suami itu apa apa saja, insyaallah pada pembahasan yang akan datang demikian, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan manfaat ya. kemudian untuk saya umumkan eee uh, Ahad depan Insya Allah sudah apa hari apa? Hari Ahad ya, kan? Ahad depan Insya Allah hari Ahad tanggal 10 Zulhijah. Hijjah ya. Nah Seninnya tanggal 11 eh, Kita libur dulu ya, Kita libur dulu Biar ibu-ibu Istirahat Ya konsentrasi nyate bikin semur sok kambing ya, dendeng sapi ya. ada yang ingin sebagian menjadikan dagingnya sebagai daging dinosaurus potong kecil-kecil cuci masukkan kulkas di freezer setahun kemudian dikeluarkan jadilah daging dinosaurus Daging purba maksudnya simpenan tahun yang lalu. Nah monggo silakan digunakan waktunya untuk berbakti kepada suami. Kalau ada kesempatan belajar ya belajar untuk mendidik anak-anak. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia, ibu-ibu. Termasuk tanggal 10 Di antara amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Termasuk amal soleh yang wajib dilakukan oleh seorang wanita di hari-hari ini adalah berbakti kepada suami dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Di antaranya juga adalah mendidik anak. Ya, mengajari kebaikan anak. Mentalkin anak dengan ayat-ayat Al-Quran. Menidurkan anak. Nyuapi anak. Semuanya niatkan Untuk mencari pahala Di bulan apa Duh hijjah pada awal-awal Bulan ini Demikian yang bisa saya Sampaikan insya Allah Bertemu lagi berarti Dua pekan lagi Tanggal e 18 Duh hijjah Insya Allah hari Senin 18 Duh hijjah Mungkin ada sedikit pengumuman Yang akan disampaikan oleh syekh syekh abu hafsa lu pak sadiq insyaallah taala demikian wasallallahu muhammad alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ila warahmatullahi wabarakatuh